Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah. Lamehuhu wa asaimuhum wa nastafiru. Wa n'udhu billahi min shurur anfusina, fasiyah di'amanina. Man yakin ilahu, falam dzidda lam. ومن يغذل فلا هادية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق ورقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون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 واحسن هذه هي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر العلوم محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Sabtu pagi 1 Rabiul Awal 1437 Hijriah kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an -ayat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 Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Bapak saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah tema Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita di atas muka bumi ini yaitu cara bergaul dengan sesama muslim dan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Sukses bergaul dengan belajar Surat Al-Fujrah Bapak ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum kita Membahas Surat Al-Fujrah Yang dengan mempelajarinya Kita akan Sukses bergaul Dan Mempunyai Banyak Kawan Yang bisa kita ajak untuk bergaul Sebelum itu Saya ingin memberikan beberapa Mukaddimah Mukaddimah yang pertama Yaitu Ketahuilah Baik-baik bergaul lebih utama dibandingkan menyendiri bagi seorang muslim bergaul lebih utama dibandingkan menyendiri dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Al-mu'min alladhi yukhālitun-nās wa yashbiru 'ala adāmin khairun minal mu'min alladhi la yukhālitun-nāsa wa la yashbiru 'ala adāmin Artinya seorang yang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan perilaku buruk mereka lebih baik dibandingkan seorang yang beriman dan tidak bergaul serta tidak sabar terhadap perilaku buruk mereka hadis riwayat imam ibnu majah dengan sanad yang sahih hadis ini menunjukkan poin yang pertama sebagai muqaddimah bergaul bagi orang beriman lebih utama dibandingkan menyendiri karena ada sebagian orang yang mempunyai sikap daripada saya banyak salah daripada saya tidak bisa bergaul dengan sendiri aja deh tidak usah bergaul dengan orang lain. Menyendiri, semua dilakukan dengan sendiri. Maka ini bertentangan dengan hadis tadi. Bergaul dan sabar atas pergaulan tersebut lebih baik dibandingkan orang yang menyendiri dan tidak sabar. Dalam hadis ini terdapat pelajaran yang menarik. Pertama, bergaul lebih baik dibandingkan tidak bergaul Yang kedua, seorang yang bergaul dia pasti akan mendapati perilaku-perilaku buruk dari orang lain Itu pasti berdasarkan hadis tadi. Al-Mu'minul Lābiyuhalatul Nasa wa yasubir 'ala adzām orang yang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar ini menunjukkan bahawa sabar dalam bergaul itu sudah merupakan konsekuensi dari pergaulan dia akan mendapati orang ngomong tidak nyaman kepada dia orang Berbuat buruk kepada dia melakukan sesuatu yang dia tidak sukai Pasti itu akan diadapkan Pasti akan diadapkan Ini pelajaran yang kedua Kemudian Pelajaran yang ketiga Kata Khairun Seorang beriman Ia Bergaul dan sabar terhadap perilaku buruk kepadanya dari orang lain lebih baik kata lebih baik di sini nafior dalam bentuk silatutafli nafior yang menunjukkan kepada keumuman berarti lebih baik dari sisi manapun yang bergaul dan sabar dia akan lebih baik dari sisi manapun ya. Dari sisi mana saja Baik itu dari sisi kelakuannya Sisi ucapannya Kemudian Sisi Dia Berinteraksi dengan manusia Beda dengan orang yang suka menyendiri Tidak bisa supel Tidak mudah bergaul Bayangkan ada orang kadang-kadang baru pertama kali ketemu Sudah bisa membuat Orang lain tersebut tersenyum Merasa nyaman Dengan Dirinya Ketika dia bertemu dengan orang lain tersebut Ini hal yang pertama Sebagai bufadzima Bagi seorang beriman Bergaul lebih baik dibandingkan menyendiri Lihat sekarang Bapak ibu saudara-saudari yang diunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perkataan-perkataan para ulama Tentang bergaul Di antaranya Yaitu Perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Lihat Khaitun naasa bil lisaatikum wa ajsaadikum Apa? Khaitun naasa wa zailuhum wa wa la tukallimun Artinya gaulilah manusia, ini perintah dari para salafus saleh. Kita ini orang-orang yang bermenhad salaf. Orang yang Beragamanya mencontoh generasi awal terbaik Islam Dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in Lihat Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nas Gawli manusia Terutama kadang-kadang yang sudah mengenal sunnah Maka sebagian orang kadang-kadang tidak supel dengan orang lain. Ya, sudah memakai jenggot kemana-mana dipakai. Ya, celana sudah di atas dua mata kaki, jilbab sudah lebar, mungkin memakai cadar. Maka tetap saja dia manusia yang wajib bergaul dengan orang lain. Ya, jangan sampai Sunnah kita ini malah menjadikan kita Eksklusif Sunnah yang kita pelajari dari Al-Quran Dan sunnah ini malah menjadikan kita Menyendiri Merasa khusus tersendiri Tidak sama dengan yang lain Tidak Ada sebagian orang kadang-kadang Kalau bergaul itu melihat Dari bawah ini kalau di atas dua mata kaki mulai senyumnya agak lebar sedikit. kemudian lihat ke atas kalau di bawah janggutnya ada janggutnya mulai senyumnya lebar, langsung menjulurkan tangan apa salahnya kalau seandainya ada orang ahli maksiat kita salami bukankah dia membutuhkan nasihat ada perkataan menarik pak. da'wah yang mengusung Al-Quran dan Sunnah ini berat Kita sekarang Mengkaji Al-Quran dan Sunnah Bahkan tema kita Sukses bergaul dengan belajar Surah Al-Hujurah Mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi berat Ditambah lagi kalau Sikapnya Kasar, berat Maka susah akan diterima akan bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah betul laki-laki dan perempuan diharamkan untuk berdua-duaan berkumpul sehingga tidak masuk ke dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Melakukan perbuatan zina, walakah korupsi zina? Janganlah kalian dekati perbuatan zina. Tetapi bukan berarti kemudian kita kasar kepada perempuan, kemudian kita sinis melihat perempuan, tidak? bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan, lihat, kalituh, enggak uli manusia, ya. wazailuhum. Artinya apa? Tahan atas kesalahan-kesalahan mereka. Tahan diri kita atas kesalahan-kesalahan mereka Dan salami mereka Salami mereka Siapapun itu Apalagi seorang Muslim Salami mereka Misalkan ada anak pang Rambut sudah enggak karuan kemana-mana Kemudian tato di mana Apa salahnya kita menyelam Ada yang salah? Tidak ada bahkan itu mungkin merupakan pintu hidayah seseorang untuk mengenal agama Islam lebih dalam hidupnya ingin lebih condong kepada akhirat lihat lagi perkataan yang lain yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an khalitun bima ya'budun nah ini penting gauli manusia dengan sesuatu yang mereka sukai. Kalau kita ketemu dengan tukang ojek, ngobrolnya jangan ngobrol kantor. Ya, kalau kita ketemu dengan pemain basket, ngobrolnya jangan ngobrol tentang ngaji. Susah untuk menerima. Saya pernah bertemu dengan seseorang Yang sukanya main golf Maka kita masuk dari situ Untuk bisa berteman dengan golfer tersebut Apa manfaat golf? Bagaimana tata cara main golf? Nanti kita masuk ke dalamnya Bagaimana nanti sholatnya kalau main golf? Nah Ya ini masing-masing fikir Ali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan falitun nasa bima yuhibbun wazailuhum bi a'malikum wajidu ma'al 'amma dan gaulilah malaikat dengan baik dengan amalan-amalan kalian dan bersungguh-sungguhlah bersama orang-orang yang umum dalam artian jangan meremehkan Sebagian orang kalau sudah ngomong yang tidak level dia remehkan. Ini tidak demikian. Islam mengajarkan. Lihat lagi perkataan yang lain yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalidun nasa bi al sinatikum wa adzadikum wazaikun wa amalikum. Artinya kau lihat manusia dengan ucapan kalian dengan bentuk uh, dengan uh, gerakan kalian, gerakan tubuh kalian dan zailu bi alsinati wa amaliku campuri mereka dengan lisan lisan kalian kalau ngomong sama dengan mereka jangan terlalu dianggap terlalu tinggi atau terlalu rendah ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala itu poin pertama Bergaul Lebih utama bagi orang beriman Dibandingkan menyendih Poin yang kedua Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Dengan poin-poin ini Bapak nanti akan merasakan Poh penting ternyata Temai penting ternyata Poin yang kedua Yaitu Kita tidak akan pernah bisa Mendapati seorang yang kita Gauli dengan sempurna tidak akan pernah kita dapati Seorang yang kita gauli dengan sempurna Kenapa? Karena manusia adalah Makhluk yang senantiasa selalu Pernah melakukan kesalahan Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Firmiti, Ibnu Majah, Ad-Darini Dan yang lainnya Dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda Kullu bani ada Fatta Wa khairul khata'in at Setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Berdasarkan hadis ini, kita tidak akan pernah dapati teman bergaul yang sempurna, yang enggak pernah nyalah, yang enggak pernah salah. Tidak akan pernah kita dapati itu. Dan ingat Pak Bergaul di sini, baik bergaul dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan masyarakat satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten atau yang semisalnya. Kita tidak akan pernah mendapati istri kita yang sempurna. Kenapa demikian? Ingat baik-baik. Yang tertipu dengan dunia. Karena kesempurnaan hanya ada pada akhirat. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 1 5 8 Kullu nafsin ya. maut wa innama tuwaffalau ujurakum yawmal qiyamah. Maksudnya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan sempurna pada hari kiamat. Ya, maju sedikit Pak. Ini masih kosong Ya, saya lanjutkan Tadi poin yang kedua Kita tidak akan pernah mendapati Orang yang kita gauli sempurna Baik itu istri kita Tidak akan ada istri layaknya Di Seorang istri menggauli suaminya tidak akan ada suami layaknya malaikat, enggak akan ada. Karena kesempurnaan hanya ada pada akhirat. Pasti ada kekurangan di dunia. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innamat tuwaffauna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya pahala-pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Lihat, tidak ada kesempurnaan di dunia. Itu tanamkan baik-baik sehingga kita tidak mudah tertipu dengan dunia. Yang mana kalau sudah tertipu dengan dunia, akhirnya melalaikan ibadah, akhirnya berani melakukan maksiat. Karena tertipu dengan dunia Tanah bukan baik-baik Bahwa Di dunia tidak ada kesempurnaan Hanya sementara Semuanya sementara Dan karakteristik dunia itu tiga Yang pertama Susah didapat Susah dapatnya Yang kedua Cepat hancur yang ketiga, kalau dapat pun tidak harus tidak sempurna. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan pernah dapati kesempurnaan. Istri kita pasti ada kekurangannya dan memahami poin ini salah satu yang membuat keluarga menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Bahwa kawan duk kita itu tidak sempurna Saya ulangi Memahami poin kedua ini Membuat hubungan suami istri Senantiasa selalu sakinah tenang Mawadda rasa cinta Warahmah dan kasih sayang Selalu seperti itu Salah satu Kiat agar romantis, sakinah, mawadah dan rahmah adalah memahami bahawa pasangan kita tidak sempurna. Ada saja kurangnya, selalu ada kurangnya. Seorang istri boleh cantik, tapi dia kurang feminin. Cantik, tapi tidak punya rasa kewanitaan. Kalau makan, ngangkat kaki. Minum maunya gelas yang paling besar. Minumnya biaya kayak unta. Guru-guru, antum tahu gimana unta minum? Unta minum itu enggak pernah berhenti. Guru, guru, guru, guru. Habis itu, habis minum, makan lauk dihabisin sendiri, suami lupa di depan. Ya, kurang fen ini habis kenyang sendawa wow. cantik dia mau gak dapat seperti ini cantik dia gak ada yang sempurna tidak akan pernah ada kesempurnaan di dunia karena kesempurnaan hanya didapat di mana, di akhirat di surga ini yang membuat kita senantiasa orientasinya akhirat Jangan pernah tertipu dengan dunia. Baik, kita lanjutkan. Suami, suami juga seperti itu mempunyai kekurangan. Kekurangannya apa? Suka kelupa. Ataupun tidak suami yang kurang empati. Misalkan, kurang empati itu contohnya. Sang istri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berdandan. Tetap saja dingin sedingin es. Tidak pernah dipuji istrinya. Tak kalah dia berdandan. Beli anting baru. Masa istrinya sampai begini-begini dulu? Mas, mas. Anting baru mas. mas. Puji, puji, puji. Ini enggak empati. Tidak ada kesempurnaan. Salah satu penyakit suami suka lupa. Pulang dari warung, pulang dari kantor, pulang dari tempat kerja sok nelfon istrinya deh, mau beli apa sayangku mau beli apa saya mau pulang nih, oh martabak tuh yang sebelah sana, ditambun sebelah sana enak, martabaknya sudah pulang sang istri nunggu, nunggu, nunggu, nunggu sampai datang suaminya, mana martabaknya, kok yang dibawa pukis Wah lupa Pasti jawabannya begitu Wah lupa Ya Jangankan beli kue Istrinya di pasar saya sering dia lupakan Gara-gara ada yang mengkilat sedikit di samping Nah ini bapak ibu saudara Tidak ada yang sempurna Ya Ini hal yang kedua yang merupakan harus kita ketahui ketika kita belajar bergaul tidak ada yang sempurna antara guru dengan murid. Tidak ada yang sempurna antara pengurus yayasan. Tidak ada sempurna antara kawan dengan kawan. Gak akan pernah dapat sempurna antara ustadz dengan muridnya. Tidak akan pernah dapatkan ustadz yang sempurna. Yakin itu baik-baik. Karena tidak ada yang maksum Siapa? Kecuali siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Saya ingin membacakan beberapa Syair Atau sajak Arab Yang menunjukkan akan hal ini Beliau mengatakan Ila kuntafi kullil umuri muatiban Sadiqaka Lam talqa ladhi la tu'akibu Jika kamu selalu di setiap perkara Mencelak kawanmu maka engkau tidak akan pernah dapati seseorang yang tidak pernah kamu celah pasti ada kurangnya ya, misalkan saya beri contoh ini mohon maaf contohnya ada orang santun sabar baik ucapannya bagus kelakuannya tapi mohon maaf bau badannya tidak enak pasti ada kurangnya karena tidak ada kesempurnaan kecuali di di ya. akhir maka bapak ibu saudara, -saudara. kemudian beliau mengatakan fa'iswa hidan awsil afaka fa'inna muqarifu zambin maratan wa ujanibu maka kalau begitu silakan hidup sendirian atau kamu gauli Saudaram, tapi sesungguhnya dia akan pernah melakukan kesalahan atau yang kadang-kadang jauh dari kesalahan. Itulah kawan kita. Kadang salah, kadang benar. Itu selalu kita dapat seperti itu. Kemudian ada perbualan lain yang mengatakan, "Manzalladimasaaqat, wamanlahulhusnafaqat." Siapa? Yang senantiasa tidak pernah melakukan kesalahan. Siapakah yang hanya melakukan kebaikan? Tidak ada. Semuanya pernah melakukan kesalahan. Nah ini harus kita pahami baik-baik, bapak ibu saudara-saudari, sehingga kita benar-benar bisa berlanggar dalam pergaulan, terutama ini pergaulan antara suami istri, antara anak ibu antara anak, bapak, paman, keponakan ya, yang dekat-dekat dulu ataupun tetangga dengan tetangga. Seseorang dengan masyarakatnya. Lihat, perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu kepada istrinya. "Idza ra'aitini ghadibtu fa'ghid." Wahai istriku kalau engkau melihat aku sedang marah, maafkan aku. Wa'ida ro'aytukhi robbah, Allah itu. Wahai istriku, jika aku melihat kamu sedang marah, maka aku akan berusaha memaafkanmu. Wa'ilah kalau tidak kita tidak akan pernah bisa jalan bersama kita tidak akan pernah bisa menjadi kawan dan ngomong-ngomong pak pasangan suami istri pasangan suami istri itu pak uh, ucapan yang benar adalah pasangan sehidup jadi kalau ada sang suami merayu istrinya wahai istriku Engkau adalah pasanganku sehidup semati. Itu gombal bu, nggak benar. Yakini itu gombal, sehidup semati. Karena kalau seandainya sang suami mati duluan, istri tidak ingin mati bersama suami. Suami istri mati duluan Suami tidak ingin mati bersama istri Bahkan kadang-kadang ada seorang suami Yang kalau istrinya sakit Dibawa berobat ke dokter sana Kedarullah belum sembuh Kedokter sana belum sembuh ke Kedokter sini belum sembuh Tiga kali sudah cukup Lalu dia mengatakan kepada istrinya Wahai istriku Sepertinya kita harus bersabar. Saya sudah berusaha maksimal mungkin kita berobat. Kok belum sembuh sembuh? Sabar ya, sayangku sabar. Dalam hatinya, Ya Allah cepat ya Allah. Masih banyak yang lain yang antri. Ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat, itu perkataan Abu Darda. Rabbil Alamin sering-sering. Kita memaafkan kesalahan istri atau suami Karena di hadapan kita bukan makhluk yang sempurna Ya Bukan makhluk yang sempurna Seorang pernah curhat ke saya Ini laki-laki kawan saya ini berantem Luar biasa Masya Allah Kemudian dia ahli masak lagi Kemudian dia curhat, Ustaz boleh curhat Tentang keluarga, oh silakan, Begini Ustaz, saya itu punya istri Saya sayang sekali sama istri saya Tetapi dia punya satu kekurangan Apa kekurangannya? Kekurangannya Yaitu Dia tidak romantis Sebentar, sebentar saya bilang Antum ini tahu Dia tidak romantis dari mana Antum bandingkan dengan siapa Maka dia mengatakan, saya ingin yang kayak di televisi-televisi gitu loh. Saya. Kayak sinetron di peluk, dibelai, dielus. Ini sebuah kekeliruan. Ketika mata suami mudah-mudah -mudah melihat melihat wanita-wanita yang haram, maka istri yang sah akan dicabut oleh Allah nikmat untuk melihatnya itu catat baik-baik ketika mata suami bermudah-mudah melihat wanita yang haram maka yang halal istrinya yang halal akan dicabut nikmat oleh Allah tak kala melihat sang istri tersebut Allah berfirman la'in syakarkum la'azidannakum wa'lain kafarkum inna'adha bila syadid amin jika kalian bersyukur sungguh Aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian Jika kalian kufur Maka sungguh Aku akan Sesungguhnya Siksaku sangat terbiak Artinya dicabutnya nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan kebiasaan mempunyai itu Kemudian sang suami ini Saya katakan kepada beliau Pak, Bapak ini ganteng Saya yakin selera Bapak tinggi Iya, istri saya itu cantik satu lawan satu Dia tidak romantis tapi dia cantik Yang kedua Saya kalau boleh ma, Nebak istri bapak ini Untuk urusan rumah Sangat rapi Bapak setiap kali masuk rumah Itu rumah rapis, rapi serapi-rapinya Dan begitulah semestinya perempuan Rasulullah SAW bersabda Al mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa an auladi seorang perempuan dia pemimpin di rumah suaminya dia yang ngatur rumah kebersihannya tata letaknya dan dia menanggung jawab atas rumahnya dan anak-anak suaminya maka sang kawan saya tadi mengatakan oh iya dia untuk urusan rumah jangan ditanya sangat bersih dua yang ketiga Dua lawan satu saja suruh rumah. Maka bapak ibu sadar Yang ingin saya tuju di sini adalah Kadang seorang suami ketika Bergaul dengan istrinya Sulit untuk mema Memaafkan Kesalahan istri gara-gara Dia senantiasa menuntut Kesempurnaan Dari sang istri Ini keliru, tidak mungkin sempurna Makanya banyak-banyak Memaafkan banyak-banyak tenggang rasa terhadap sang istri. Lihat tadi, ya. Abdul Darr rahiyallahu anhu, "Jika aku marah maka maafkan. Jika engkau marah aku akan maafkan. Kalau tidak kita tidak akan bisa bersama." Lihat lagi, Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Ahmad Rahimahullah taala berkata dalam kitab Thabaqatul Hanabil. Beliau mengatakan, "Aqamat ummu Shalih ma'i 20 sana." Fama qtalatu ana wa hiya fi halimah artinya ummu Saleh hidup bersamaku selama 20 tahun aku tidak pernah bertangkar dengan ummu Saleh walau dalam satu perkara pun kuncinya apa tadi Menganggap yang dihadapan kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Maka dengannya kita mudah memaafkan dan ini yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Lihat surat An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'asiruhunna bil ma'ruf fa'asa an taqrahu wa yaj'alallahu fihi khairan katira." Gaulilah istri-istrimu dengan baik. Lihat ini. Bapak-bapak Para lelaki, ayat ini ditujukan kepada lelaki Lelaki yang harus lebih banyak ngomong Lelaki yang harus lebih banyak memahami seorang perempuan Lelaki yang harus lebih banyak uh, me memaafkan Lelaki yang harus lebih dewasa dibandingkan istri-istrinya Karena redaksinya kepada para, para lelaki, wahai syiruun Nabi Muhammad, gauli istri-istri kalian dengan baik. Mulai saat ini tidak ada lagi. Kalau seorang suami bertengkar dengan istrinya, Yang mengatakan, enggak, kamu harus ikut saya. Tidak, kamu harus nurut sama saya. Enggak ada, enggak main itu. Menurut Al-Quran tidak main itu. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. La hadis riwayat Muslim. La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khulqan radiya minha akhar. Tidaka, seorang lelaki yang beriman, ya, redaksinya juga kepada lelaki. Membenci seorang istri yang beriman. Maka lelaki yang lebih harus banyak ngemong, lelaki yang harus lebih banyak memahami istri. Memahami seorang perempuan dibandingkan kita menuntut mereka memahami kita. Lihat Rasulullahnya bersabda hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innal marata kulli qatmiyilah. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna ma fiddilai ala ha. Artinya, wa inna awajashain fiddilai ala. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling tinggi yang paling tinggi dalam tubuh itu maka itu dari itu perempuan diciptakan berarti dia paling bengkok ini istamta'ta istamta'ta biha wa hiya kalau kamu hai para suami ingin menikmati perempuan tersebut maka kamu menikmatinya dalam keadaan bengkok wa kasruha talaqwa kalau memaksa untuk meluruskan itu berarti mentalaknya ini ya, apa ya? Suami yang dituntut untuk lebih banyak memahami siapa? Istri. Tapi jangan pula istri melunjak. Suami yang lebih dituntut dituntut untuk memahami istri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Lihat lagi hadis ayat Al Quran yang saya bacakan tadi An Nisa ayat 19. Wa shiruun Nabiul Maaruf gauli istri istri kalian dengan baik jika fainkari itu jika kalian membenci istri istri kalian faasa anta krahushayan maka Semoga engkau membenci sesuatu dari istri, wajah Allah Fi kairan ketiran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pada diri istri itu kebaikan yang banyak. Ini kunci juga bisa memaafkan istri. Kunci biar langgang bergaul dengan keluarga dengan orang lain, bahawa orang yang di hadapan kita tidak sempurna. Kemudian Yang dihadapan kita mempunyai Kelebihan-kelebihan dibandingkan Kesalahannya yang satu Luperti yang saya sebutkan tadi Istri mungkin tidak feminin Istri mungkin tidak bersih orangnya Dia Istri mungkin gak Bisa masak Tapi kalau urusan di atas ranjang Paling oke okay. Kalau urusan mendidik anak Paling luar biasa Anaknya umur tiga tahun ketika ditanya, Nah, siapa guru pertama mengajimu dengan bangganya dia mengatakan, Ibu saya bukan guru TPA saya. Nah, maka pada saat itu kita memaafkan istri, sering-sering melihat kelebihan pasangan dibandingkan kekurangannya. Ini hal yang kedua yang kita kedua bar tiga. Ya, yang kedua, bahwasanya di hadapan kita orang yang kita gauli tidak ada yang sempurna. Makanya kita sering-sering memaafkan karena tidak ada yang sempurna dari yang kita gauli. Dan itu kunci sukses untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Coba Pak, ukur Pak sekarang keluarga kita ini saya sebagai seorang suami, saya itu kalau pulang ke rumah apa perasaan saya? Apakah tambah mumet ataukah tambah tenang? Ada seorang suami kadang-kadang di rumahnya, aduh kapan besok pagi bisa keluar lagi? Mumet di sini. Ada seorang istri juga begitu. Ya. Baik kalau seandainya seorang istri suaminya pergi kerja gitu, dia SMS suaminya, "Mas, pulang cepat ya, kangen ada enggak mas, kapan pulang? sudah gak usah pulang ya? saya sering keluar kota kapan pulang? gak usah pulang aja nah, itu tanda bahwa istri kita sudah tidak membutuhkan kita maka hati-hati Bapak Ibu coba salah satu fungsi berkeluarga mendapatkan ketenangan Ketika tidak tenang, maka berarti ada sesuatu yang berjadi antara kita dengan istri kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bertengkar dengan Aisyah. Jadi pertengkaran itu pasti ada. Aisyah mengatakan, "Wa Rabb Ibrahim." Sedangkan kalau lagi senang dengan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa rabb Muhammad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Aku tahu kapan engkau marah kepadaku dan kapan engkau tidak marah." Yaitu ketika Aisyah marah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang istri bukan sebagai seorang uh, umat Nabi. Sebagai seorang istri yang bergaul dengan suaminya mungkin ada kekesalan. Maka beliau akan mengucapkan demi rohnya Ibrahim. Tidak mengucapkan demi rohnya Muhammad. Bersumpahnya dengan mengucapkan demi Allah. Tapi diganti demi rohnya Ibrahim. Itu berarti petanda Ahisa sedang. Tapi ketika mengucapkan demi Rabbnya Muhammad itu berarti pertanda alifah sedang senang radhiyallahu Maka Anas mengatakan benar wahai Rasulullah, "Ma maha illas mahajir billasma." Maha maha. Aku tidak memboikot kecuali namamu saja. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa seorang suami sekali lagi saya katakan harus lebih ngomong dengan istri Dengan cara bagaimana bahawa istri kita itu bukan makhluk yang sempurna Tapi punya banyak kekurangan Ini poin yang kedua Poin yang ketiga Sebagai muqadjima sebelum kita membahas tentang surat Al-Hujuran Yaitu Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Dengan bergaul kita akan mendapatkan banyak pahala. Kenapa bergaul lebih utama dibandingkan tidak bergaul? Karena dengan bergaul seseorang akan mendapatkan banyak pahala. Contoh misalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi: Adalu Ad al khayyik alaih yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut bagaimana dia akan bisa menunjukkan kebaikan kepada seseorang dan akhirnya mendapatkan pahala kalau seandainya dia tidak bergaul ini menunjukkan bahwasanya bergaul lebih utama dibandingkan menyendiri karena dengan bergaul mendapatkan pahala yang banyak dia bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran dengan bergaul tersebut dia bisa menyampaikan ayat-ayat Al-Quran hadis hadith Rasulullah SAW nasihat-nasihat dengan bergaul tersebut ini poin yang ketiga dan siapa yang mendapati poin ketiga ini maka dia akan punya semangat untuk banyak kawan. Karena semakin banyak kawannya semakin dia bisa mengajak orang untuk kebaikan. Lihat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendhaailah Hudar barangsiapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk, karena lalu ajar. Maka baginya Pahala Sebanyak orang yang Mengikuti petunjuknya Tanpa Mengurangi pahala Orang-orang yang Mengerjakan petunjuk tersebut Ini menunjukkan bagaimana Pentingnya mempunyai Kawan yang banyak Kebalikannya ومن دعا الى ضلال كان عليه من الاثم مثل اثام من تابعه لا ينقص من اثم ذلك من اذامهم شيئا فمن siapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengura dosa orang-orang yang mengikutinya tersebut sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, orang yang bergaul banyak pahalanya atau banyak dosanya, tergantung bagaimana dia bergaul. Apakah mengajak kepada kebaikan ataukah mengajak kepada keburukan? Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya Sebanyak dia mengikutinya Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti sekarang Saya ngajak kepada bapak-bapak Untuk lebih perhatian kepada istri Lebih ngemong kepada istri Jangan suka marah-marah Lebih sabar Lebih santun Ini kadang-kadang bapak ibu saudara-saudari Sang lelaki Kadang-kadang lebih santun kepada Perempuan lain dibandingkan istrinya Ya Di kantor Lebih suka ngobrol Dan lebih bisa nyaman Ngobrol dengan perempuan lain Dibandingkan istrinya Kadang-kadang SMS-an Cayang-cayangan dengan perempuan lain Istrinya gak pernah di SMS-in Ya Maka ini termasuk adalah Kekeliruan Nah barang siapa yang mengajak kepada kebaikan Akhirnya bapak-bapak mengerjakan apa yang saya nasihatkan tadi Berdasarkan ayat esit al-mur'ah Kemudian terciptalah keluarga yang sakinah mawadah dan rahmat Sebanyak keluarga yang sakinah mawadah dan rahmat Maka sebanyak itu pahala yang akan saya dapatkan Alang keindahnya Ini manfaat dari bergaul Ketika seorang bergaul dia akan mendapatkan pahala yang banyak Karena dengan bergaul tersebut dia bisa mengajak kepada kebaikan dengan jumlah yang banyak. Terutama di zaman sekarang, Pak. Di zaman yang serba canggih, orang bisa memberikan informasi dengan mudah kepada orang lain. Dengan hanya satu kali klik, dia bisa menyebarkan kepada kawan-kawannya, kawan sepergaulannya. Satu hadis satu ajakan untuk mengikuti kajian Satu ajakan untuk beramal Satu ajakan untuk mengucapkan fikir Dan semisal. Maka ini poin yang ketiga Orang yang tergaul banyak pahalanya Ustadz kalau banyak pahalanya emang kenapa? Emang kenapa kalau banyak pahalanya? Nah siapa yang bisa jawab? Kalau banyak pahalanya kenapa? Kita katakan ada poin ketiga sebagai mengkoddimah Bahwa orang yang bergaul banyak pahalanya Maka saya tanya Kalau banyak pahalanya kenapa? Apa pak? jawabannya? Hah? Menjadikan Allah rilat dan memasukkan ke dalam surga Allah berfirman di dalam Al-Quran Odukulujana tabima kuntum ta'amlun masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian amalkan pahala yang banyak menjadikan kita mendapat ridho Allah dan akhirnya masuk ke dalam surgaNya Allah Subhanahuwataala itu fungsi dari bergaul lebih baik dibandingkan menyendiri. Makanya di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan tentang mencari kawan yang baik, mencari kawan bergaul yang baik di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalis shalih wa al-jalis ussu kamathal kahamil misk wa nafikhil keer." Perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk seperti perumpamaan seorang yang menjual minyak wangi dengan seorang pandai bersih hadis yang maruf ya dikenal oleh Bapak ibu hadis riwayat bukhari dan muslim ini hadis menunjukkan bagaimana pentingnya bergaul terutama bergaul dengan orang-orang saleh. Nah, Bapak Ibu kalau sudah kita pahami ini Sekarang kita akan masuk ke dalam surat al hujurat Sukses bergaul Dengan mempelajari, dengan belajar surat al hujurat Saya kira Mufatimah tadi menjadikan penting Merasa penting tema ini Dan itu tugas Ustaz yang paling sulit Ketika mengajukan sebuah Tema Ah misalkan temanya Ah gak penting, gak hadir Ah tidak menarik, tidak hadir Maka poin paling utama sebenarnya di awal kajian adalah Bagaimana memahamkan tema itu penting untuk kita Hidup di dunia dan di akhir Maka dengan mufat timah yang tiga tadi Saya rasa sudah merasa penting tema tersebut Sekarang kita ingin bahas Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sukses Bergaul dengan mempelajari Surat al hujurat Sebelumnya Surat al hujurat Ini adalah Surat Yang Keempat puluh sembilan Di dalam Al-Quran Dan Surat ini dengan kesepakatan para ulama adalah surat Madaniyah. Madaniyah artinya adalah surat yang diturunkan oleh Allah setelah berhijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengetahuan tentang surat Al-Fajr. Surat ini disebut oleh para ulama sebagai israh. surat untuk adab dalam bergaul. Dan di dalam surat ini terdapat lima kali panggilan dengan ucapan, Ya ayyuhalladzina amanu. Dan Abdullah bin Nasuhur Abdullah bin Abbas Beliau-beliau yang ahli tafsir Di generasi sahabat Pernah mengatakan Iza sami'ta Allah Yaqun Jika engkau mendengar Allah berfirman Ya ayuhal ladhina amanu Farra'i biha sam'an Jika engkau telah mendengar Firman Allah Wahai orang-orang yang beriman Maka letakkan pendengaranmu baik-baik, Dengarkan itu Wa inna fi amron ya'murukallahu bih aw nahyunnaka allahu anhu karena setiap perintah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu di dalamnya pasti ada dua perkara entah perintah yang Allah perintahkan atau larangan yang Allah larang selalu seperti itu Nah, di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Terdapat Ya ayuhal ladina amanu Sekitar ada tiga atau lima ayat Yang pertama Ayat yang pertama Yang kedua Ayat yang kedua Yang ketiga Ayat yang keenam Yang keempat Ayat yang ke kesebelas dan yang kelima Allah akhiri dengan Ya Ayyuhannas Ayat yang ke-13 Ya Ayyuhannas artinya Wahai manusia Ini pengetahuan-pengetahuan sedikit Tentang surat Al-Hujuran Jadi sudah saya sebutkan tadi Surat Al-Hujuran disebut, Disebutkan oleh para ulama Sebagai surat jenis madaniyah. Madaniyah adalah surat yang diturunkan apa? Setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kadang-kadang surat tersebut dikeluarkan atau diturunkan oleh Allah di selain kota Madinah, tapi kalau dia setelah hijrah, maka itu disebut dengan surat Madaniyah karena surat itu diturunkan di daerah bukan Mekah, misalkan di Arafah, masjid, misalkan di mana selain kota Mekah, tetapi diturunkannya sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka disebut sebagai surat apa? Makkiyah itu bedanya antara surat Makkiyah dengan surat Madinah. Saya ulangi surat Madinah surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Surat Makkiyah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukadimah yang kedua tentang surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat adalah surat yang disebut oleh para ulama Adabul Isra. Surat Adab Adab tentang bergaul. Yang ketiga muqaddimahnya tentang surat Al-Hujurat. Di dalam surat Al-Hujurat ada lima panggilan, empat panggilan untuk orang-orang yang beriman. Panggilan yang terakhir untuk manusia Dan ini nanti ada faedahnya masing-masing ya. Panggilan yang pertama Untuk orang yang beriman pada ayat 1 Ya ayuhalladina aman Panggilan yang kedua Pada ayat 2 Ya ayuhalladina aman Panggilan yang ketiga Pada ayat yang berapa? Yang keempat ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan yang keempat juga untuk orang beriman ya ayyuhalladzina amanu pada ayat yang ke-11. Sedangkan panggilan yang kelima untuk seluruh manusia. Wahai orang-orang wahai manusia pada ayat yang ke-13. Ini pengetahuan. Pengetahuan yang keempat tentang surat Al-Mujadalah yaitu Surat Al-Hujurat ini mengajari kita adab kepada Allah dan Rasulnya. nya saya ulang. Surat Al-Hujurat mengajari kita beberapa adab Pertama, adab manusia kepada Allah dan Rasulnya Begitu tulisnya Surah Al-Hujurat mengajari beberapa adab Adab yang pertama Yaitu adab kepada Allah dan Rasulnya Adab yang kedua Yaitu adab kepada sesama makhluk muslim sesama makhluk muslim adab yang ketiga adab terhadap sesama manusia nah ini tiga adab yang ada di dalam surat al-hujurat dan Bapak Ibu saudara-saudari kita akan mempelajari lebih condong kepada adab kepada manusia Ya, sukses bergaul yang kita maksud di sini bergaul dengan manusia. Kita tidak lebih dalam mempelajari adab kepada Allah dan Rasulnya karena itu butuh uh, pembicaraan tersendiri. Tetapi saya akan lebih condong kepada pembicaraan sukses bergaul, sukses beradab kepada sesama manusia baik muslim ataupun sesama manusia makanya ayat yang pertama kita tinggalkan bukan pembicaraan kita ayat yang kedua juga adab kepada rasulullah saw belum pembicaraan kita pada kesempatan kali ini ya yang menjadi pembicaraan kita adalah mulai pada ayat yang ke-6. Adab bergaul sesama makhluk muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Atau sebelum itu. Saya ingin menyebutkan dulu apa bedanya adab dengan akhlak. Ya Tadi hal-hal yang berkaitan dengan surat Al-Hujurat Sudah kita sebutkan Yang paling terakhir apa? Di dalam surat Al-Hujurat ada adab-adab Adab kepada Allah dan Rasulnya Satu Adab kepada sesama makhluk muslim Yang ketiga adab kepada sesama manusia Ini sudah kita bahas Ya Nah Sekarang sebelum kita masuk kepada adab-adab bergaul yang kita pelajari di surah al-hujurat terutama bergaul kepada sesama manu, muslim atau sesama manusia apa saja sebelum itu kita ingin bahas apa itu adab dan apa itu akhlak Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lihat perhatikan Para ulama mengatakan Al-kuluku yutlaku ala s-sajiyah Wa ma yasduru min dakhiril mar'i kal haya wal waqar wal hilm wal anad Akhlak Lebih condong kepada sifat Dan apa yang timbul dari dalam diri, jiwa, perasaan seorang muslim Seorang manusia maksud saya Akhlak lebih condong pembicaraannya kepada sifat, seperti sifat malu, sifat sabar, sifat santun, sifat apa lagi pak? Nah, Akhlak, sifat pemberani, sifat. Mulia sifat macam-macam itu akhlak, ya akhlak adalah hal yang berkaitan dengan sesuatu yang ada dalam diri, yang berkaitan dengan sifat. Adapun adab para ulama mengatakan, amal dan akhlak masnuna yata kallafahal muslimul yata yahya yata Sedangkan adab lebih condong kepada perbuatan. Baik berupa ucapan Ataupun kelakuan Nah ini nanti yang akan kita bahas Dalam surat al-ruhim jurat Banyak adab-adab yang kita pelajari Ya Banyak adab-adab yang kita pelajari Adab adalah Amalan Ataupun ucapan Yang dianjurkan Agar seorang muslim Menjadi baik perangainya Nah ini adab Jadi sudah bisa membedakan Pak Antara adab dengan akhlak Kalau saya katakan Orang itu pemalu sekali Berarti itu berkaitan dengan apa? Akhlak Kalau saya katakan Orang itu ringan tangan Suka menolong Berarti ha? Adab seorang itu santun sopan berarti akhlak dan semisanya nah bapak ibu saudara saudari yang dimiliki Allah kita akan lebih condong kepada beberapa adab bergaul berarti perbuatan atau ucapan yang disebutkan di dalam surah Al-Khujur lihat adab yang pertama Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa ambil adab-adab di dalam surat Al-Hujurat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Anna uh, saya sebutkan dulu adabnya ya nanti baru ayatnya. Adab yang pertama adalah tidak mudah menerima berita Kecuali setelah benar-benar melakukan penelitian Cross check Tidak mudah menerima berita Terutama berita yang memburukan diri kita Atau berita yang memburukan keluarga kita Atau berita yang memburukan ustadz kita di zaman sekarang ini Pak Banyak sekali murid-murid yang Suka mengadu domba antara ustadnya. Ustad, Antum itu dikatakan oleh Ustad Sipulan begini Maka Tidak boleh menerima berita itu Kecuali harus tersebut Ini adab yang pertama dalam bergaul Tidak boleh menerima berita Kecuali harus benar-benar tahu Bahwa berita tersebut adalah benar Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 Ya ayuhal ladhina amanu inja'akum fasikum binaba'in fatabayanu wahai orang yang meriman jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan kabar, membawa kabar maka minta kejelasanlah antusibu qawman bijahalah mungkin kamu mendapati keburukan atau membuat keburukan untuk suatu kaum dengan kebodohan qatusbihu ala ma fa'altum nadimin maka kalian akan merasa menyesal dengan apa yang telah kalian kerjakan gara-gara dia terlalu tergesa-gesa menerima berita apa saja maka akhirnya dia berbuat yang di luar kontrolnya padahal kaum yang memberitahukan ataupun kaum yang dituduh tidak seperti itu, maka hati-hati, Bang. Seorang difitnah, seorang dikata-katain, yang membawa kabar ini kita harus benar-benar cek dulu jangan sampai asal. Maka dalam adab ini ya, kita harus menerima berita tersebut dan benar-benar menerima dengan setelah penelitian. Nih ya, perkataan Imam An-Nawawi, ya'muru ta'ala bitatsabbut di kabar ilfasik lih ta'wih. Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan untuk benar-benar meneliti kabar yang dibawa oleh orang-orang yang fasik agar kita hati-hati. Li -hati. Allah yuhkamabi kauli fayakunofi nafsil Amerika di bantau muhti'an agar tidak dijadikan hukum perkataan ini. Padahal dia itu dusta ataupun dia itu cuma mengadu domba ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adab yang kedua yaitu sering-sering di dalam bergaul terutama tak kala melakukan tak kala terjadi persengketaan, perselisihan, yang didahulukan adalah kata damai ada kedua mendahulukan sikap ingin berdamai dibandingkan sikap ingin berkelahi ingin bertengkar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 وَإِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا jika Kedua Orang kelompok dari kaum beriman saling berperang, saling bertengkar, maka perbaikilah di antara keduanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk berdamai kalau terjadi perselisihan, persengketaan, pertengkaran ini adab bergaul Yang didahulukan adalah bagaimana saya bisa berdamai Jangan yang didahulukan Kalau sudah terjadi masalah Dia sih salah duluan Jangan Ya. Tetapi bagaimana di, Kita bisa berdamai Begitu juga umum suami istri Tidak akan pernah selesai Kalau sudah ter terjadi Pertengkaran perselisihan Maka tidak akan pernah selesai Kalau mencari siapa yang salah Siapa yang benar Tidak akan pernah selesai tapi cari, bagaimana bisa berdamai ya antara anak dengan orang tua, bagaimana bisa berdamai, antara keponakan dengan paman bibinya, bagaimana bisa berdamai, antara kampung dengan kampung RT dengan RT, bagaimana bisa berdamai, itu yang lebih utama semangat pak saya pernah mendapati di sebuah kota lihat gambarannya ini ada bandara yang kalau jalan lurus, kita akan mendapati bandara yang baru. Tetapi gara-gara antara pihak bandara dengan penguasa setempat tidak berdamai, maka akhirnya apa? Yang aturannya jalan lurus, cuma 500 meter, ini maka orang yang mau ke bandara yang baru, dia harus melewati jalan satu kilo lebih. Paham maksud saya? yang mempunyai lahan di sini tidak mau berdamai akhirnya menyusahkan itu sedikit contoh yang bisa saya ada dalam kepala saya sekarang bahwa kalau seandainya kita ingin sukses bergaul maka dahulukan kata damai jangan dahulukan siapa yang salah siapa yang benar enggak selalu seperti itu berdamailah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wassulhu khair Artinya apa? Dan perdamaian itu lebih baik. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'an jangan pernah kita remehkan apapun yang ditunjuki oleh Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an mengatakan kedamaian itu lebih baik, maka pasti lebih baik. Tidak ada permusuhan lebih baik. Surah An-Nisa ayat 128 yang saya sebutkan tadi. Begitu juga suami istri berdamai lebih baik dibandingkan bercerai. Dan sedikit menyinggung tentang perceraian. Memang perceraian dibolehkan dan disyariatkan dalam Islam. Kalau sudah tidak cocok lagi mau diapain? Mau dipaksa enggak mungkin. Tetapi menjaga agar tidak bercerai itu juga merupakan tuntutan syariat. Nih lihat nih Yang sering sedikit sedikit Mengatakan kepada istrinya Ya sudah pisah aja kita Ya sudah cerai aja kita Sang istri juga yang sering kadang-kadang Mengancam suaminya Ceraikan kalau berani Sedikit sedikit diancam suaminya Ceraikan kalau berani Ceraikan Maka ibu-ibu perhatian Laki itu tidak bisa ditantang dia akan melakukan walaupun dia tahu akibatnya buruk. dan perhatikan yang suka sedikit-sedikit opsinya cerai ya bahkan cerai untuk sesuatu yang sangat hina misalkan sang suami sukanya beras Jawa sang istri sukanya beras Kalimantan cerai ayolah Gara-gara itu cerai Sang suami sukanya pedas Sang istri sukanya asin Cerai Sang suami sukanya kecap manis Sang istri sukanya kecap asin Cerai Ada kejadian seperti itu Maka perhatian Yang suka menjadikan opsi pertama Dalam pertengkaran antara suami istri Cerai perhatikan buruknya perceraian meskipun dibolehkan dalam Islam dari sisi bahwa apabila bercerai pasti terjadi zina Allah berfirman dalam Al-Quran Ya ayuhalladhina amanu lantantabiu khutuati syaitan wa man yattabiu khutuati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsyat wal mungkar wahai orang yang beriman jangan ikuti langkah-langkah syaitan Barang siapa yang mengikuti langkah syaitan, maka dia akan memerintahkan kepada perbuatan fahsyah. Fahsyah artinya zina. Dan perbuatan mungkar, dosa. Langkah syaitan bagaimana? Benarkah langkah syaitan memisahkan suami istri? Ya benar. Lihat. Murid-murid syaitan. Titisan-titisan iblis. Siapa pak? Titisan-titisan iblis. Tukang sihir, dukun, santet guna guna. Pelajaran paling pertama apa yang dipelajari dari santet guna guna pelet Yaitu mempelajari bagaimana terpisahnya suami isteri disebutkan oleh Allah dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 102. Faytaallamuna minhu ma ma bihi baina al wa zoudhi. Mereka Orang-orang, manusia belajar dari dua malaikat tersebut Ilmu sihir Ilmu sihir yang pertama kali dipelajari apa? Yang memisahkan antara suami istri cerai Itu pelajaran yang dipelajari oleh murid-muridnya iblis Titisan-titisan iblis Contoh yang lain Bahwa iblis langkah-langkahnya memisahkan manusia dalam hadis riwayat imam muslim imam Minah, saya, Memisahkan suami istri Bercerai, itu langkah-langkah Syaitan yang haram kita untuk mengikutinya Lihat Dalam riwayat imam muslim Rasulullah SAW bersabda Inna allaha yab'athu saraya Sesungguhnya Allah Mengutus pasukan-pasukannya Untuk mengganggu manusia Fa adnahu manzilatan a'wamuhum fitnah Pasukan iblis yang paling besar godaannya dialah yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis dan syaitan. Fayjiu ahadhum, Fayyul amil tu kela waktu kela, Fayyul ma'fala saya. Maka pasukannya datang ngaduk. Wahai iblis! Aku telah melakukan ini, melakukan ini kepada manusia Menggoda ini, menggoda ini kepada manusia Kata Iblis Ma'faatasi Pulang Kembali goda manusia Engkau belum melakukan apapun Maka datang yang lain Pasukan yang lain mengatakan ma Ma'ataraktu hatta farroktu bainahu wa bainamru'ati Wahai Iblis Tidaklah aku tinggalkan manusia Kecuali sudah aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Apa yang dilakukan oleh iblis, dia langsung memeluknya dan iblis mengatakan, neema anta, engkau adalah pasukanku yang paling terbaik. Maka berarti, pak, orang cerai itu sedang mengikuti langkah-langkah iblis. Pahami ini, pak, maksud saya. Jadi Mungkin. jangan mudah-mudah sedikit-sedikit cerai. Sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit terucuk, sedikit-sedikit talak. Saya paling kesal kalau dapat curhatan dari so ibu-ibu. Ustaz, saya ditalak oleh suami. Kemudian saya nikah lagi. Baru dua bulan, talak lagi. Ini main-main. Kemaluan main-main. Enggak rehat hadis rasul. Inna ahakka asyurut antu waffa bima stahlaltum bil furuj. Sesungguhnya Hak yang paling uh, apa? Sesungguhnya syarat yang paling wajib Kamu tunaikan dalam sebuah kesepakatan Adalah kesepakatan yang Dengannya menghalalkan kemaluan Jangan sampai yang sudah-sudah ngaji Sedikit-sedikit cerai Ya saya gak tahu daerah Tambun Kita harus pergi ke kawan Bagaimana tingkat perceraian di daerah Tambun Sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit nikah, talak, rujuk, talak, rujuk. Emang main-main. Memang -main? betak umpet, ya? Enggak ya? Allah mengatakan pernikahan itu misa kongalivan. Lihat Surah An Nisa. Bahwasanya pernikahan itu adalah misa kan ghalidhan Dia adalah perjanjian yang tebal, berat, agung. Maka jangan asal kita kemudian me Mentalak, merujuk tanpa ada sebab disebutkan oleh Allah itu dalam surah Isa ayat 21 Maka bapak ibu, saudara-saudari kembali ke permasalahan tadi Islah lebih baik Perdamaian lebih baik antara suami dan istri Dan kalau sudah ingin berdamai Maka jangan cari siapa yang salah, siapa yang benar Tapi apa yang harus kita lakukan agar bisa berdamai Ya, Jangan sedikit-sedikit cerai Jangan sedikit-sedikit uh, talak Ya, Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pelajaran menarik dari Berdamai ini ya. Keutamaan berdamai Orang yang suka berdamai akan menjadi pemimpin di dunia Suatu ketika Rasulullah SAW pernah membawa Hassan cucu beliau Hassan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat yang ada di hadapan beliau, Inna bani Hada sayyidun, sesungguhnya cucu ini akan menjadi pemimpin. Yusslihu Allah bihi ba'in al-fi'atainil awlimatayin dengan Hassan. Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslim kelompoknya siapa? antara Ali bin Abi Talib dengan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu anhum hajim ini menunjukkan bahwa orang yang suka berdamai dia akan menjadi pemimpin dia akan dihormati, kedudukannya tinggi karena yang dia tuju adalah berdamai Pak Ibu, saudara-saudara, terutama perdamaian suami istri jangan sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit uh, pisah saja tidak, ya? Karena itu langkah-langkah syaitan, iblis mengutus pasukannya, Pak, pasukan iblis itu siapa namanya? Apa bedanya iblis, syaitan? Dan Jin. Ada yang tahu? Hah? nggak ada yang tahu. Begini Pak, Allah berfirman di dalam Al Quran, Wa falakun janna min marijin minna. Dan kami ciptakan Jin dari api. Sebutkan oleh Allah dalam surah Al Rahman ayat 15. Kemudian juga dalam surah Al Hijr ayat 27. Waljanu kalak waljannah kalaknaum yang qablu minnari samun. Jin kami ciptakan sebelum manusia dari lahap api yang panas. Berarti kita sudah ambil pelajaran. Jin makhluk yang diciptakan dari api. Jin makhluk yang diciptakan dari api. Iblis apa? Iblis adalah makhluk dari bangsa jin Yang dikeluarkan oleh Allah dari surga Yang tidak mau sujud kepada Adam Yang sombong di hadapan Adam AS Yang mendapatkan gelar rajin Itu namanya siapa? Iblis Dan dia dari apa? dari golongan jin sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi illa iblisa kana minal jin kecuali iblis tidak mau sujud dan dia termasuk dari bangsa jin Tadi sudah kita dapati jin makhluk yang diciptakan dari api. iblis adalah makhluk dari bangsa jin yang kafir, yang dikeluarkan oleh Allah dari surga, yang tidak mau sujud kepada Adam, yang sombong yang akhirnya dengan kesombongannya dia mendapatkan gelar rojim, yang mana tidak ada makhluk bergelar rojim, terkutuk terlaknat kecuali siapa iblis, sekarang syaiton siapa pak Ha. Syaitan. Kalau kita dapati dalam Al-Qur'an, syaitan itu sering disebutkan dengan jamak. Jamaknya syaitan syayatin. Berarti syaitan itu makhluk yang banyak. Kalau iblis cuma itu dia, yang enggak mau sujud, yang enggak mau uh, yang sombong, yang dikeluarkan dari surga itu iblis, cuma satu itu. Makanya tidak ada abab, -abab, -abab abalis enggak ada. Jamaknya iblis enggak ada. Kalau syaiton, syayati. Banyak syaiton-syaiton. Nah, syaiton ini adalah jin-jin pengikut iblis. Jin-jin pengikut iblis. Berarti kita sudah dapatati sudah bisa membedakan antara jin, iblis dan syaitan. Jin-jin pengikut iblis. Baik. So, kalau ada yang bertanya Sundel bolong masuk mana? Ah, huh? tuyul, Kendruwo apa lagi? Pocong, pocong itu bang, itu adalah hantu made in Indonesia 100% full. tidak ada pocong di negara lain kecuali Indonesia. Makanya sumpah pocong itu sumpah yang mengada-ngada. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sumpah pocong dalam Islam. Kalau ada orang bertengkar dengan orang lain, bergaulnya akhirnya bertengkar. Si Fulan menuduh sesuatu Si Fulan menuduh sesuatu Tidak ada yang bisa membuktikan Semuanya hanya berdasarkan tuduhan Si Fulan menuduh Dia berzina dengan istrinya Si Fulan menuduh istrinya yang mengajak Maka tidak ada yang mengaku Salah, maka tidak ada bukti Maka dalam Islam yang benar Adalah bukan sumpah bocong Tapi yang benar Namanya Mubahalah apa namanya Pak? Mubahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 61. Saya bacakan ayatnya, "Faman hajja ka fihi min ba'di ma min al-'ilm, ta'ala wa nad'u abna'ana wa abnakum wa nisa'ana wa nisa'akum." Barangsiapa yang membantahmu tentang kisah Isa setelah datangnya ilmu yang meyakinkanmu, maka katakanlah, ayo panggil anak-anak, ayo panggil istri, ayo panggil istri kalian. Ayo panggil diri kalian, summa ya. nabtahi lalu kita mubalah. Bagaimana sikap mubalah? Fanaj'al la'natullah 'alal kadhibin. Kita jadikan laknat Allah bagi si pendusta. Bagaimana caranya? Ada dua orang berseteru. Si pula mengatakan, "Kalau saya yang salah, kalau saya yang berdusta, maka Laknat Allah, Allah turun kepada saya dan tujuh turunan saya Itu namanya mubah halam. Satu lagi mengatakan Kalau saya yang di pihak yang salah keliru Maka saya berani menanggung laknat Allah, Allah turun kepada saya dan tujuh turunan saya Habis itu sudah dibiarkan oleh hakim Gak ada sumpah potong Ya ini, Bapak, ibu saudara saudari yang dimuliakan. Kenapa kita ke pojong? ponjong? Karena berbicara tentang setan, iblis dan jin. Jadi jangan mudah-mudah seseorang untuk melakukan perceraian. Karena bercerai itu salah satu apa pak? Langkah setan dan iblis. Ibu-ibu, saya tunjukkan ini kepada ibu. -ibu. Salah satu yang menjaga suami kita tidak jelalatan di luar Adalah jangan pernah remehkan Permasalahan pergaulan di atas ranjang Ya ibu-ibu perhatikan Yang menjaga suami tetap setia Tidak mudah matanya jelalatan tidak mudah melihat kepada perempuan yang tidak halal Tidak mudah bermesraan, Lebih uh, romantis dengan perempuan yang tidak halal Kadang-kadang suami seperti itu Bisa ngobrol dengan perempuan di luar rumah lama ketawa ketiwu, giliran ngobrol sama istri setelah sholat isya itu itu sunnahnya ngobrol sebelum tidur ngobrol 5 menit ngobrolnya habis itu tengkar <tik> suruh, <tik> ya kata sang suami sudah saya ngadap kesana kamu ngadap kesana malam ini lima menit tengkar sedangkan dengan perempuan lain bisa santun. Bisa sofa Bisa ngirim SMS sms SMS gombal lagi uh, Afron, wahai saudari Ini cuma SMS mengingatkan Sudah sholat subuh belum. <laughs> gak usah dijawab juga Gak apa-apa, gombal Wallahi gombal Sama istri Gak pernah seperti itu itu namanya prioritas terbalik Dan banyak manusia di zaman sekarang Melakukan prioritas terbalik Saya disebutkan sedikit menyimpang Dari tema kita ini Saya disebutkan beberapa prioritas terbalik Seperti yang saya sebutkan tadi Seorang suami lebih Bisa sayang romantis Kepada perempuan lain dibandingkan Kepada istrinya Seorang bisa lebih Santun kepada Gurunya Ustadznya dibandingkan kepada orang tuanya Usah ada apa Ustadz? Ada yang bisa dibantu Ustadz? Sedangkan sama Orang tuanya nunjuk Menajamkan pandangan mata Mengangkat suara Ini contoh prioritas terbalik Contoh yang lain Seorang kadang-kadang di masjid Lebih tidak suka di masjid Dibandingkan di tempat-tempat lain Di masjid-masjid Biasanya itu ada uh, Jam Jam Untuk ikhomah Tinggal sekian menit Kalau sudah lima menit Jalan Empat, tiga, dua, satu Kalau sudah bunyi dan, Kok imam gak keluar-keluar keluar? Kok gak diikomahkan sholat Mulai dia abimu Mulai seperti orang yang paling sibuk di dunia. Mulai seperti orang yang paling on time di dunia. Dia melihat, ehm, kok enggak koma. Mulai provokasi ke kanan kiri. Imam. Telat, imam, imam. Ada kerjaan di luar, Imam. Telat. Seakan-akan masjid bangunan paling angker. Seakan-akan di atas karpet masjid itu, di bawah karpet masjid itu ada ulat-ulat yang membuat dia tidak nyaman untuk duduk. Padahal seseorang duduk di masjid, selama dia duduk di masjid, Al-Malaikatu tusalli ala man kana fi musallah madama fi musallah. Allahummaghfir lahu wa Allahummarhamhu. Para malaikat berdoa kepada Allah atas uh, kepada Allah untuk seseorang yang di, de, dia, dia dia dia duduk di masjid. Selama dia duduk, para malaikat tersebut berdoa, "Ya Allah, ampuni si fulan, ya Allah, rahmati si fulan." Pernah orang tersebut mikirin kalau sananya di depan televisi, televisinya bukan televisi, televisi sunnah? Putar berita sana, berita sini, putar sinetron sana, sinetron sini, acara lawak sana, acara musik sana. Pernah mikir? Pernah provokasi? Waktu ini habis nonton televisi habis, nggak pernah. Ya ini prioritas terbalik dan banyak di masyarakat seperti ini. Untuk perkara dunia kadang-kadang seseorang lebih dibandingkan perkara akhirat Misalkan kurban Mencari kurban Panitia penjual hewan kurban yang paling murah Ya, Akhirnya kalau hari raya kurban datang Kali dia bingung membeli hewan kurban seharga sekian di mana? Akhirnya datanglah sapi-sapi setengah kambing, saking kurusnya. Karena kaum Muslim tidak mau beli kambing-kambing atau sapi-sapi yang gemuk-gemuk. Itu untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia kadang-kadang mau yang paling perfect, yang paling sempurna. Misalkan, motor Gak mau yang second Harus baru Mobil, gak mau yang second Harus baru Ya Rumah, harus yang perfect Megah, mewah Itu kalau mati Misalkan nih Bangun rumah Kemudian, kata Pemborongnya, Pak, sudah selesai Ini Pak, serah kunci ya Pak Ya, kata si pembeli rumahnya Saya terima kuncinya Mati dia ya. Habis terima kunci, mati Hah? Apa yang terjadi? Bisa menghuni gak? Gak bisa Sedangkan tadi yang kurban Yang umroh, yang haji Yang disedekahkan Itu yang dibawa pulang Yang dibawa ke alam berzah Ya ini bapak ibu, saudara-saudari Yang dibenarkan oleh Allah Orang kalau menghutangi orang ini ini contoh prioritas prioritas terbalik ya bapak ibu saudara-saudari. Contoh orang-orang kalau menghutangi orang lain susahnya minta ampun. Yang datang keluarga bukan orang lain paman kah bibi kah kakak kah adik kah bahkan orang tuakah masa ada orang tua ngutang waww itu anak durhaka yang sampai sekarang dalam catatannya. Bahwa ada bapak ibunya Ngutang itu anak durhaka ya? Yang datang keluarga Datang untuk ngutang Ngutang pun sedikit Kalau uangnya 20 juta Ngutangnya 10% berarti cuma 2 juta Dia kasih juga gak akan berkurang Uangnya masih banyak Ngutang dalam jumlah Yang sedikit dan itu Kalau sangat memerlukan saja Baru dia ngutang tapi dengan empat sebab ini Dia masih e, Mohon maaf Saya mau ke kamar dulu Di kamar ngapain? musyawarah meja bundar Dengan siapa? Istrinya Gimana tuh? Paman mau ngutang Kasih enggak? Istrinya mendingan juga Mendorong suaminya untuk beramal Oh iya tuh Kalau dikasih nanti dia kecanduan datang kesini Loh ma Musawarah ngutangin orang enggak? Enggak Akhirnya saking lamanya Sang paman, sang keluarga tadi mengatakan Ya saya pulang dulu ya, musawar aja sana Sampai setahun gak apa-apa deh Kelamaan Coba giliran kalau sananya pergi ke mall, Pernah mikir? Ya, ngambil sana, ngambil sini Yang itu tidak dibawa. Ini prioritas terbalik Pak. Mau dunia yang paling perfect Sedangkan akhirat sekedarnya Pernah seorang Mengatakan kepada Saya Ustaz, saya tahu surga itu indah Saya ingin sekali masuk surga Tapi saya tahu diri saya Ustaz. Saya ini sukanya leha-leha Tidak suka yang terlalu serius Tontonan juga stand up komedi Lawak-lawakan Saya itu sukanya leha-leha Tidak -leha, terlalu suka yang serius-serius Tapi saya ingin masuk surga Boleh gak saya berdoa kepada Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga Walau emperan aja Enggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, Ila saal tu mullah was al-firdaus. Jika kamu minta kepada Allah minta surga firdaus, kenapa surga firdaus? Ada apa dengan surga firdaus? Al-firdausu alaha. Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Amin. Ini Bapak ibu. Ada sebagian orang kalau untuk urusan dunia dia harus paling perfect nggak mau yang second second istri nggak mau second apa maksudnya istri second ya ini bapak ibu sadar sadari yang dimuliakan oleh Allah itu terbalik kalau untuk urusan sedekah umroh haji pokoknya beramal dengan harta itu paling repot tapi giliran untuk keluar negeri atau luarnya luar negeri nah, itu kemana tuh ya itu paling gemar keluar ribuan dolar, puluhan juta yang penting Singapura, Amerika. Kalau sudah pulang dari negara-negara itu, ya. Pulang melihat orang-orang Tambun. <tuk> Jakarta Coret. <tuk> UK, England, Amerika padahal sana cuma dilihat aurat laki-laki laki-laki-laki laki ciuman perempuan-perempuan ciuman ya kadang orang lebih suka meng, me, menyedekahkan hartanya di jalan yang dosa ini prioritas terbalik dibandingkan menjalankan hartanya di jalan Allah yang itu bekal tabungan dia di akhir beli sesuatu misalnya ya Misalkan beli adi daging kurban, hewan kurban, malas sih minta ampun, hitungannya banyak. Zakat fitr, zakat fitrah, mencari beras yang paling murah, raskin untuk dibitrakah? Tapi giriran pergi ke mall luar biasa. Kadang-kadang ada sebagian orang beli sesuatu, ih lucu beli ah, beli karena lucu, ah. bukan karena ingin dimakan. Orang itu beli ingin dimakan, diminum, dipakai. Ini beli lucu. Ini penyakit siapa ini? Bapak-bapak, ibu-ibu. Apa, Ibu -ibu? apa dua-duanya? Ya, Ini namanya kronitas terbalik dalam hidup. Padahal itu semua, lihat hadith Rasulullah SAW. Maka min <tuh> malik illa ma'akalta fa'afnai. Aulabista fa'ablai. Auta sajab dapat ambai fungsi harta tiga kata Rasulullah SAW dipakai dan itu hancur dimakan dan itu habis dan disedekahkan itu yang akan tersisa kita lanjut Bapak Ibu saudara-saudari sekarang adap yang keberapa ketiga ini saya ini sampai jam berapa sih hah sampai sore ya? Belum selesai ini adabnya 20, kita baru 3. Baik. Adab yang ketiga betul? Yang ketiga. La yaskhar. Tidak adab bergaul, sukses bergaul dengan belajar surat Al-Hujurat. Al-Hujurat mengajarkan kepada kita tidak mencela. Tidak mencela atau menghina. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, Ya ayuhal ladhina la yaskhar qawmun min qawm. Asa an yakunu khairan minya. Lihat. Janganlah, wahai orang-orang yang beriman, selalu ya, saya sebutkan tadi di awal, setiap ada kata wahai orang yang beriman, setelahnya pasti ada apa, Pak? Perintah atau larangan. Lihat ini. Bukti kita sekarang. Wahai orang-orang lain sekarang larangan, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain. Asa an yakuno kayran min. Semoga mungkin saja kaum yang dihina itu lebih baik. Di sini pelajar menarik pak. Biasanya, biasanya yang suka melihat aib orang lain, yang suka dibicarakan yang suka di dipojokkan Yang suka jadi bahan gunjingan Dia banyak prestasinya dibandingkan yang ngomong Itu biasanya seperti itu Paham maksudnya Pak? Ya? Lihat ya, perkataan Imam Syafi'i yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Naibu zamana wa al fina wa ya aibun siwana." Kita sering mengatakan, "Uh, ini zaman edan. Ini zaman akhir zaman, zaman edan." Padahal kata beliau, tidak ada yang paling edan di zaman ini kecuali ente. Sebuah. Sering kita mengatakan seperti itu. Ya dasar zaman zaman Eden. Padahal yang paling Eden dia. Nah sama seperti itu orang yang sering menghina orang lain yang dihina ini banyak prestasinya dibandingkan yang menghina dan itu bukti Firman Allah asa aniyakunu khairan minhum mungkin yang dihina lebih baik dibandingkan yang menghina. Maka ini ada bergaul pak jangan menghina. Apapun permasalah, bagaimanapun cara menghinanya. Baik itu dengan ucapan, baik itu dengan perkataan. Lihat perkataan Al-Syaikh Abdul Rahman bin Asir Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan min huquqil mu'minin ba'dhuhum 'ala ba'dh. Termasuk dari hak orang beriman sebagian mereka kepada sebagian yang lain adalah tidak menghina sebagian kepada sebagian lain bi kulli kalam baik dengan perkataan apapun wa kaul ataupun ucapan apapun wa fihlin dalil ala tahrir akhir muslim ataupun perbuatan yang menunjukkan kepada penghinaan terhadap seorang muslim ini kemudian ada hadis yang menarik tentang penghinaan hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bihasbimriin minasyar an yahkiraqahu muslim cukup seseorang dinamakan sebagai orang yang buruk perangainya kalau suka menghina orang lain suka menghina orang lain adab yang keempat jangan suka memberikan gelar yang buruk kepada orang lain Gelar buruk Termasuk di dalamnya panggilan-panggilan Ya misalkan Bagus-bagus namanya Abdullah Dipanggil Raja Togel Alhamdulillah Kenapa dipanggil? Karena dulunya usai suka main Togel Maka hmm. gak boleh Panggil Abdullah Jangan suka memberikan Lakob-lakob ataupun gelar-gelar yang buruk kecuali kalau memang diperlukan dan juga memang keadaannya seperti ini misalkan para perawi di zaman Rasul di zaman ee, dahulu mereka ada yang bernama Al-A'raj si pincang ada yang bernama Al-A'ma si tunanetra kalau sudah disebutkan Al-A'raj maka itulah ada yang bernama Al-Amas. Al-Amas itu artinya satu matanya ke dalam, satu matanya ke depan. Al-Amas. Sulaiman bin Mihran Al-Amas. Terkenal dengan itu dia. Maka tidak mengapa. Tetapi untuk memberikan gelar yang buruk-buruk, maka ini tidak diperbolehkan dan ini salah satu adab bergaul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tanabazu Biksalismun fusu ubah dari iman. Janganlah kalian memberikan gelar-gelar yang buruk. Biksalismun fusu ubah dari iman. sungguh buruk nama yang fasik setelah keimanan. Disebutkan oleh Allah memberikan gelar yang buruk itu dengan sebuah kefasikan. Dosa besar, bro memberikan gelar-gelar buruk kepada manusia. Nah sedikit sedikit ini tentang pendidikan anak, bapak ibu, saudara-saudara. Lisan orang tua itu sangat manjur dan mujarab, maka jaga lisan anda untuk orang anak-anak anda. Jangan sampai mencela anak, memanggilnya. Ataupun berbicara dengannya jangan sampai mencela dan memburukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la tad'u ala anfusikum wa la ala amwalikum wa auladikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Bagaimana mendoakan keburukan untuk diri kalian? Misalkan kita lagi macet. Wah, ini apes nih. Ini kayak begini pasti apes. Ada urusan sedikit enggak lancar." Ah ini tanda tandanya hujan hujannya ini nih buruk nih. ujung ujungnya pasti nahas nih. Enggak eh, boleh mendoakan atas eh, keburukan atas harta dan mendoakan keburukan atas anak tidak boleh. Misalkan sang anak susah untuk belajar menghafal memahami apa yang disampaikan mungkin orang tuanya marah. Tidak sabar, langsung dia mengatakan Eh, ente kok bodoh banget ini? Itu bodoh nanti sampai dewasa Siapa yang doain? Siapa yang doain? Orang tua Sering, orang tua kadang-kadang manggil anaknya saya nanya Eh, brengsek, kampret sini <laughs> Itu kampret, brengsek, sampai tua Siapa yang doain? Orang tua. Bukankah Rasulullah sallallahu bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Da salatu da'awatun mustajabah", tiga doa yang tidak ditolak, yang dikabulkan. Dalam riwayat yang lain, "Salatu da'awatil la turad", tiga doa yang tidak ditolak. Dalam riwayat yang lain, "Salatu da'awatun mustajabat la syakka tiga doa yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama Doa orang tua untuk anaknya Maka jangan memberikan gelar-gelar buruk untuk sang anak Lihat di dalam Al-Quran Di dalam Hadis Rasul Panggilan-panggilan yang baik Sang anak dipanggil bagaimana? Dalam surat Luqman Ayat 13 Ya bunaya La tushrik billah Wahai anakku sayang Bunainya itu artinya, wahai ibni, anakku. Dilebih, dihaluskan lagi menjadi bunainya. Asalnya, ya benih, wahai anakku. dihaluskan lagi menjadi ya bunainya. Jadi panggilannya asik, indah. Wahai anakku, sayang. Panggil dengan panggilan yang baik. ya Jangan panggilan yang buruk. Terutama orang tua memanggil anaknya, jangan memakai panggilan yang buruk karena itu akan berpengaruh sangat-sangat kepada sang anak. Contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di zaman Rasulullah beliau adalah anak yang masih kecil umur 10 tahun. Beliau panggil ya bunah. Wahai Anak muda. Panggilan yang baik. Ya Di dalam riwayat yang lain. Riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad suasan bahkan memberikan gelar kepada anak kecil dengan kunyah. Ya Aba Umayy. Ma fa'alan muray. Wahai bapaknya Umayy. Pada anak kecil. Yang sedang main burung pipit. Burung pipitnya mati dia sedih. Untuk menghidup memuliakan si anak kecil tersebut dia panggil dengan bapak wahai bapaknya Umair karena dia sedang memelihara seekor burung dulu waktu masih tinggal di Arab Saudi saya sering mendengar orang Arab Saudi memanggil anaknya ya bapak ya bapak al-jardin wahai penjual sini jadi dia punya sifat eh uh, kuat, enggak kemenye. Wahai pejuang kakeknya sini. Tadi diingatkan dia bahwa dia punya kakek. Ini menunjukkan kita memberikan panggilan yang baik kepada anak. Dan perhatikan Bapak Ibu, mulut lisan orang tua sangat mudah digabungkan oleh Allah. Ini juga perhatian kepada orang tua yang kalau anaknya sedang sakit Maka boleh minta doa kepada orang-orang yang soleh. Tapi jangan lupa bahawa orang tuanya pun sangat mempunyai kesempatan doanya dikabulkan oleh Allah. Sebagian orang tua kalau anaknya sakit langsung dibawa kepada orang pintar, orang soleh. Betul, tidak mau apa boleh. Asalkan didoakan dengan doa yang benar, yang baik. Berdasarkan Al-Quran dan Husna Tapi jangan lupa orang tuanya pun punya kesempatan besar Untuk dikabulkan doanya oleh Allah Untuk mendoakan anaknya Suatu ketika pernah seorang ibu Habis saya pengajian Habis Isyad datang Mendekat kepada saya Ustaz saya ingin bertanya Bagaimana hukumnya merukyah Boleh Kalau begitu Ustaz tolong merukyah anak saya Saya bilang bu, Kenapa anaknya Dia Ustaz Keserupan jin, jinnya jin singa manjepahin. Ibu saya bilang, doa orang tua lebih utama. Saya tidak ada apa-apanya, tidak punya hubungan kekerabatan, pertalian darah, perkawinan. Tidak ada apa, doanya orang tua lebih utama dibandingkan doa orang lain. Allah Nah ini yang harus dikenalkan kepada kaum Muslim bahwasanya doa orang tua lebih utama. Maka jangan pernah panggil anak-anak dengan panggilan yang buruk. Jaga lisan kita kalau lagi marah jaga lisannya, jaga lisannya. Jangan sampai memburukan sang anak. Ente eh, kau bodoh banget ya. Diajarin sudah sekali dua kali. Maka itu nanti akan bodoh yang aja yang mendoakan siapa? Orang tua. Ini sedikit Bapak Ibu Kemudian perlu diperhatikan di sini. Allah berfirman di dalam Al Qur'an, Wa'ilul Iqulihu Mazadin Lumazah. Celaka bagi siapa yang humazah dan lumazah. Para ulama menjelaskan bahwasannya lumazah itu dengan lisan. Ya, lumazah dengan bisa mencela dengan bisa humazah dengan anggota tubuh itu bedanya lumazah dengan humazah dan semuanya adalah mencela menghina memberikan gelar yang buruk tai yang keberapa berapa yang kelima adab bergaul jangan suka mengintai Allah berfirman di dalam surah al-hujurat tadi yaitu ayat yang ke-12 wala tajassasu jangan suka mengintai ada bedanya mengintai dengan tahassus ada dua tajassus pakai jim dengan tahassus pakai ha dua-duanya beda tajassus ini mengintai dengan mata mengintai kelakuan mengintai perbuatan adapun tahassus mengintai dengan telinga apa yang dia ucapkan apa yang dia tidak boleh Ada seorang muslim sehingga dia mudah bergaul tidak melakukan tajassus dan tahassus tajassus mengintai perbuatan tahassus mengintai ucapan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim wala tajassasu wala tahassasu Janganlah kalian mengintai perbuatan dan janganlah kalian mengintai ucapan. Ini adab yang semestinya kita lakukan ketika kita ingin bergaul. Kemudian yang ketujuh, eh, yang keberapa? Yang keenam. Tidak mengghibah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Tidak mengghibah Dan ghibah Artinya adalah ka ka bima Menceritakan saudaramu Dengan sesuatu yang dia benci Di belakangnya Itu ghibah Meskipun Yang diceritakan tersebut benar adanya Nah ini namanya ghibah Ya Jangan, Oh itu orang pelit banget Memang benar pelit Maka itu ribah Kalau tidak benar pelitnya Maka itu disebut dengan Buktan Pendusta Jadi kalau menceritakan Seseorang dan orang tersebut Memang benar Seperti yang diceritakan Maka itu ribah Orang itu pelit nah, Sedikit Pak menyunggu tentang pelit Pelit itu Rasulullah SAW bersabda, La fi Hadis WT, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. "Tidak akan berak terkumpul sikap pelit dan keimanan di dalam hati seorang hamba selamanya. Tidak akan Dan ada perkataan menarik tentang pelit. Tinggal tujuh suudan nabil mewujud. Orang yang pelit itu sebenarnya dia sedang sedang bersumpulan, berbaik, berburuk sangka kepada Allah. Orang pelit itu sedang berburuk sangka kepada Allah. Misalkan dia ingin, ya, yeah. dia ingin memberikan sedekah, tapi dia pelit. Ah, oh, jangan-jangan nanti gimana? Itu sedang berarti sedang apa? Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Bapak Ibu saudara-saudari yang digunakan oleh Allah ribah dilarang mengribah ini adab bergaul bagaimanapun bentuknya walaupun hanya dengan isyarat misalkan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, Ya Rasulullah hasbuka minasafiyyat ikan wa Rasulullah apa sih engkau terlalu cinta kepada Sofiyah Sofiyah itu mungkin apa maksudnya pendek, rendah maka kata Rasulullah SAW ya Aisyah lakad kulti kalima lau majazah bimaim bahri lama jazah artinya wahai Aisyah engkau telah mengucapkan semua ucapan kalau itu ucapan dimasukkan ke dalam air lautan maka Nisa yang akan keruh air lautan tersebut padahal hanya dengan apa? dengan isyarat jadi ribah diharamkan walau hanya dengan isyarat maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ini adab-adab yang kita bisa pelajari dan ribah dosa besar kenapa dosa besar? karena merendahkan menghilangkan kehormatan seorang muslim bahkan di dalam surah al-hujurat ayat 12 Allah menggambarkan orang munzifa yaitu dengan memakan bangkai makan bangkai apa hukumnya nah yang dibang, yang yang dimakan bukan bangkai biasa bangkai saudara muslim lebih haram lagi dan memakannya pun dalam keadaan kita membencinya, diharamkan lagi. Di sini ya tingkatan-tingkatan pengharaman atas riba. Memak digambarkan dengan memakan bangkai. Bangkai yang bukan sembarangan, bebangkai saudara musyrik. Kemudian makannya dalam keadaan membencinya. Ya... Yang keempat Allah mengingatkan untuk bertakwa Atas perbuatan ghibah Dan riba penghapus pahala Ghibah penghapus pahala Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari Itu penyakit nisan yang paling luar biasa Menghancurkan manusia Ini kira-kira ada bergaul Di dalam surat al-sujuran Mudah-mudahan kita bisa Bergaul dengan baik Sebagaimana yang dicontohkan di dalam surat surat Al tersebut, Allahumma wa sallallahu alaihi wasallam. Wabarakatuh. Bismillah. Yang pertanyaan dari uh, pemirsa Hasan TV, saya telah bercerai gara-gara saya punya banyak banyak relasi wanita. Saya supplier pakaian dalam wanita Apakah alasan istri saya bisa diterima? Tergantung sikap Anda bagaimana Terhadap kepada pelanggan Kalau sikapnya adalah menyelewe Maka diharamkan Tapi kalau sikapnya dia profesional Memang berjualan berdagang Maka tidak mengapa Ya, Tergantung sikapnya bagaimana saya pernah jadi pria, eh, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan sebuah hal tentang eh, suami Ambil, ambil dari Al-Quran Anda tidak akan pernah diremehkan oleh istri, tak kala Anda memberikan nafkah Suami-suami yang nganggur kerja, maunya tidur nanti malam minta jatah Ya siang minta uang, malam minta jatah. Apa nggak malu kerja? Ya kerja. Apa kayak usaha jualan pentol kayak? Usaha apa saja? Lihat bayangkan bapak ibu saudara saudari yang sekarang mengatakan bahwa sulit untuk mencari rezeki itu bohong, mendus, ditakutkan, mendustakan Al Quran dan Sunnah. Allah berfirman: "Maka tiada benda di bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Sudah dijamin Allah Allah. Kita tinggal mencarinya, baik dengan cara yang halal atau cara yang haram. Kerja. Lihat burung keluar dalam keadaan dia perut lapar. Burung makanannya apa pak? Hula. Tidak seperti kita. Makan apa saja, beras dimakan, hewan pemakan e, sayuran apa namanya, herbivora, itu manusia termasuk di dalamnya. Hewan pemakan daging-dagingan apa, karnivora. Hewan pemakan apa saja abah, ah, omnivora, termasuk manusia. Sampai api dimakan oleh manusia Apa tuh yang suka? Itu makan api ya. Lihat burung saja yang makanannya ulat dan gak semua ulat Terbatas makanannya Ketika dia bekerja, dia dapat Ketika dia keluar dia dapat padahal burung ketika keluar sarangnya dia tidak terdaftar sebagai PNS tidak terdaftar sebagai pegawai pabrik ini pegawai ini Enggak. keluar pulang ta'dukhima san wa taruhu dita pulang dalam keadaan kenyang bahkan membawa bekal untuk anak-anaknya masa kala tawakalnya sama burung bekerja Bang Agar kita tidak diremehkan istri. Lihat Allah berfirman dalam surah Nisa, arti jal kawamun al nisa. Lagilah itu pemimpin bagi perempuan. Kapan dia pemimpin? Bima amfakumin amwalim disebabkan karena nafkah yang dinafkahi oleh suami terhadap istrinya. Soal saya pernah di salah satu kepulauan di Sumatera. Ibu-ibu waktu itu kajian resmi Dari pemerintah provinsi Yang hadir kepala-kepala kepala dinas Seorang ibu-ibu kepala dinas mengatakan Benar Ustaz Yang Ustaz katakan Saya dulu menganggap suami saya Itu gak ada apa-apa Kapan saya butuh hubungan seksual Baru saya butuh dia Adapun hubungan yang lain saya gak perlu Kenapa gaji saya lebih besar dari suami Lihat Saya pesan Pak Jangan pernah anda diberikan nafkah oleh istri Kalau ingin dihargai oleh istri Nafkahi istri Kita yang ngasih nafkah Kita yang kerja Bahkan dalam urusan utang pun jangan mau Ngutang misalkan 10 ribu Nanti sore harus saya bayar Jangan pernah ngutang dengan istri Agar anda sebagai pemimpin Benar-benar sebagai pemimpin keluar Wallah Saya pernah jadi pria setengah wanita Alhamdulillah sudah bertobat Apakah dosa saya diampuni dan bolehkah Menceritakan kepada sang istri Maka Bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan Yang pertama Apapun dosa Kita ini punya Allah Sembahan kita Yang Luar biasa rahmat dan kasih sayangnya sangat luas. Allah Subhanahu Wa Taala bermaklum. Hul ya ibadilladina asrafu ala anfusim, la taknatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Inallah yang virus luru bajannya Allah mengampuni seluruh dosa apapun dosanya. Jangan pria setengah wanita yang mensirikan Allah kalau seandainya dia bertobat akan diampuni dosanya. Ya apapun. Maka saya katakan kepada yang bertanya. Bersyukurlah kepada Allah Diberikan petunjuk untuk bertawbah Dan ini hati-hati Pak Salah satu nikmat Allah terbesar ternyata bukan harta Salah satu nikmat terbesar oleh Allah Bukan hanya mendapatkan uang yang kita bisa bersyukur Yang kita bisa ucapkan Alhamdulillah Bukan hanya uang, emas, perak, bukan Salah satu nikmat adalah kita diberi nikmat oleh Allah untuk bisa bertobat sebelum mati. Jangan sampai, sampai seperti Fir'aun. Fir'aun itu dan saya sadar mengatakan ini. Fir'aun itu Muslim, Fir'aun itu Mukmin, tapi Islam dan imannya tidak diterima. Allah berfirman. Hatta ida adarokahul qolam sampai ketika Fir'aun benar-benar tenggelam baru dia mengatakan Amin tu an Nuhulaila illa lilli amanatiban israil wa anaminal muslimin aku beriman bahawa tidak ada ilah yang pernah diibadai melainkan yang diimani oleh bani israil dan aku termasuk orang yang menyerahkan di mukmin muslimin tapi apa kata Allah Al sekarang mau beriman kiraul. Wa qad asaita qablu engkau telah bermaksiat sebelumnya. Wa kumta minat fursidi. Dan termasuk orang-orang yang merusak dahulu di bumi. Ini menunjukkan bahawasanya. Tak kala seseorang diberikan. Diberikan. Petunjuk untuk bertobat. Maka ini termasuk dari darimana nikmat Allah ternyata Dan pelajaran menarik juga bahwa. Jangan pernah main-main dengan maksiat. Ustaz. Boleh enggak Ustaz sekali? Aja. Saya ingin merasakan itu sumur yang lain gimana sih? Bosan sumurnya itu gitu doang. Sekali aja Habis sekali saya istighfar, tobat habis, habis. Boleh gak itu. Boleh enggak seperti ini? Boleh enggak? Sering orang dalam pedagang yang lain, contoh yang lain. Ustaz, boleh juga, Minjem uang riba sebentar aja. Sekali aja. Habis itu, habis modal. Saya punya modal, saya dagang, saya bertobat, saya kembalikan, Sudah, saya istirahat. Gak akan lagi. Boleh gak Ustaz. Pak seperti ini? Boleh gak? Kenapa? Hah? Jangan, jangan. Sebabnya... Jangan-jangan Pas lagi maksiat Mati Ini sebab yang pertama Siapa yang menjamin bahwasanya Kalau kita sedang bermaksiat Kita masih hidup setelahnya Untuk bisa bertobat ya, Jangan-jangan pas lagi Mati Ayuh. Pas lagi Menerima uang riba, mati Pas lagi Maksiat, mati Pas lagi judi, mati. Ya, satu. Kenapa nggak boleh nyoba-nyoba maksiat? Sebab yang kedua. Kenapa tidak boleh nyoba-nyoba maksiat? Kalaupun kita umurnya panjang, siapa yang menjamin ini yang berkenan dengan ini? Makanya saya katakan bersyukur. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya Dia diberi petunjuk untuk bertobat. Jangan-jangan tambah kecanduan. Yang ketiga, siapa yang menjamin kalau dia umur panjang diberi petunjuk untuk bertobat? Siapa yang bisa menjamin taubatnya diterima oleh Allah? Jangan-jangan seperti Fir'aun tidak diterima taubat. Maka saya katakan kepada penanya bersyukur kepada Allah. Salah satu nikmat Allah terbesar diberikan petunjuk untuk bertobat, untuk beramal saleh. Saya beri contoh pak, rumah samping masjid, ya, rumah jauh dari masjid yang di samping masjid sholat berjamaahnya masbuk paling terakhir itu masbuk paling terakhir itu gimana? imam as salam dia datang ya sedangkan rumah yang paling jauh dia bisa pertama itu semua faktor apa pak? faktor apa? hidayah petunjuk pamannya nabi tidak berimam Istri Fir'aun beriman. Faktor apa pak? Petunjuk hidayah. Maka bapak ibu, nikmat terbesar seseorang diberikan petunjuk oleh Allah lebih besar dibandingkan harta. Kadang-kadang orang cuma ngata-ngata ustadz. Aduh, rugilah gus. Enggak pernah dia bersyukur dapat petunjuk. Bisa sholat, alhamdulillah. Bisa berpuasa, bisa bertobat. Ya, ini cuma saya ingin mengingatkan. Satu kesalahan atau salah satu kesalahan orang bertobat adalah dia terlalu مغrur tertipu dengan ampunan-ampunan. Misalkan saya beri contoh, maksud apa yang saya sebutkan tadi? Ada seorang pernah datang ke rumah. Rumah saya di Banjarmasin. Jadi dia mengatakan, Ustaz, saya datang ini jauh-jauh dari Jawa, saya ingin nanya, Ustaz, ada enggak pekerjaan di sini? Aduh, mohon maaf, mas, saya enggak punya di sini. Begini, Ustaz, saya ini dulunya begal. Waktu itu saya di rumah cuma berdua. Ini lumayan saya ingin. Ini betul, ini kejadian nyata. Saya dulunya begal, sambil nangkap-nangkap mata begal pato. Tapi sekarang sudah bertobat. Kemudian dia mengatakan, "Tapi sekarang kehidupan ekonomi saya parah, Ustaz. Saya akan akan ingin kembali lagi membega. Bekan sekarang saya bertobat, Ustaz." Timbul dari mulutnya. Langsung ini saya dengar langsung. Sepertinya Allah enggak adil. Ustaz. Saya pun bertobat, ini yang dikandalkan Allah kan Saya berhenti membega Agar saya dapat rezeki yang baik Maka perhatikan baik Memang benar, orang yang bertobat Diampuni dosa Orang yang bertobat dirahmati Allah Orang yang bertobat digantikan dosa dengan pahala Orang yang bertobat diberikan petunjuk Tetapi bertobat tidak seperti Membalik telapak tangan Harus usaha Ya, Dan jangan lupa Bahwa dosa-dosa kita itu mempunyai pengaruh Untuk setelah bertobat kita Mungkin keadaan ekonomi kita Mak, Menurun ke bawahnya Nusup di bawah gak pernah naik-naik Itu akibat dosa-dosa dulu Sebagai penghapus dosanya apa maksud saya Pak? Jadi tidak semudah itu Bertobat langsung dapat kehidupan yang lebih baik Enggak harus susah Itulah penghapus dosa Atas dosa-dosa yang terdahulu ada lagi kesalahan tobat yang lain. Merasa lupa dengan dosa, Ustaz. Perempuan ini, saya dulu, Ustaz, suka dugem. Saya dulu suka buka aurat. Saya dulu, Ustaz, maunya macam-macam. Suka obat dan misalnya. Tapi sekarang lihat, Ustaz. Jilbernya lebar. Panitia kajian. Maka saya akan sembuh. Alhamdulillah, diberi petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah bersyukur, tapi jangan lupa dosa dulu jangan lupa. Makanya Imam Nuayyim mengatakan bahawa di dalam diri manusia itu harus selalu ada tiga sifat: rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Cinta bagaikan burung eh, kepala burung, rasa harap rasa takut bagaikan sayap. Kalau kepalanya penggal Dia mati Tidak ada ibadah kepada Allah Kalau terlalu harap Tidak punya takut Dia meremehkan Tidak bisa tebang Meremehkan dosa Meremehkan maksiat Kalau hanya rasa takut Dia senantiasa was-was Kalau sholat Allahu Akbar Tidak jadi-jadi Allah Allah Imam sudah ruku Allah Ini terlalu takut Nah orang bertobat seperti itu Dia harus antara rasa harap dan rasa takut Yang jelas saya katakan bersyukur kepada Allah Dan selalu berdoa agar diterima taubatnya Karena yang menerima taubat hanya siapa? Kemudian untuk menceritakan kepada istri Jika tidak diperlukan tidak mengabar Karena itu sebuah dosa yang sudah kita taubati tidak mengabar Beda dengan hal kalau seandainya sang istri mungkin pernah berzina sebelumnya maka itu aib aib dalam diri sang istri atau sang suami punya penyakit maka itu aib aib dalam diri sang suami maka itu harus diceritakan penyakit lahiriah seperti penyakit uh, kulit atau penyakit apa begitu itu termasuk daripada yang harus diceritakan adapun seperti ini tidak pernah. saya sering bergaul dengan ahli bidah dan tasawuf saya tidak bisa mendakwahi mereka apa saya berdosa maka jawabannya yang harus kita lakukan menasehati Untuk orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengadang-adang Yang belum ada contohnya dalam susu Dan wa wama'alainah illallah Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali untuk hanya menyampaikan saja Ada pun hidayah yang bertunjuk dari siapa? Allah subhanahu wa'alaikum Jika saya menuntut istri untuk berpakaian lebih syar'i Masih enggan bagaimana sikap saya sebagai seorang suami Maka jawabannya nasihatnya terus nasihati sampai dia mampu dan juga eh, bukan mampu sampai dia menurut dan taat kepada ajakan suami. Jadi subhanallah wabihil salam sadar sadar. Saya baru tahu kalau seandainya kadang-kadang seorang perempuan lebih sulit untuk diajak ke agama dibandingkan laki-laki. Ya, maka jawaban pertanyaan tadi sang suami harus menasihati kalau tidak menase, kalau tidak mempan dengan nasihat maka dengan cara yang kedua yaitu dengan cara memukul. Kalau tidak mempan maka dengan cara memboikotnya, pisah ranjang. Kalau tidak mempan maka dipanggil keluarganya untuk dilakukan kesalah. Kalau tidak mempan maka perceraian. Ini apabila sang istri melakukan nusyuz. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, seperti itu. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 34. Wanita-wanita yang kamu takut mereka itu e, menyimpang dari ketaatan kepadamu. Tidak taat kepada suami. Maka nasihatnya. Wahjuruhun fil madaahim kemudian pisahi ranjang mereka kemudian kalau tidak mampu waduhibun pukul mereka ya kalau tidak mampu baru islah dipanggil keluarganya kalau tidak mampu baru dicerai itu tahapan-tahapan di suami menasehati istrinya wallahu a'lam Kemudian apa warna pakaian wanita harus hitam Apakah boleh menjual jilbab dengan bahan sepandek Maka tidak harus hitam Di zaman para sahabat memang kebanyakan mereka Bahwasanya di atas-atas kepala mereka itu kain-kain hitam Ini yang disebut dengan jilbab Jilbab adalah kain yang menutupi dari atas kepala sampai ke seluruh tubuh dan dia berada di atas khimar khimar adalah kain yang menutupi rambut kepala dan kepala secara menyeluruhnya tetapi boleh saja memakai selain hitam, karena beberapa sahabat seperti Aisyah Radhiyallahu Anha, Umu, selama memakai pakaian kuning, pakaian hijau dan yang lain-lainnya yang dipakai oleh para wanita. Intinya begini, untuk pakaian warna pakaian bagi perempuan tidak ada batasan. Bahkan warna yang merah muda pun boleh, asalkan, lihat, asalkan tidak menggoda bagi laki-laki. Pakaian pada saat dipakai dia bukan perhiasan pada saat yang bersama Itu adalah salah satu batasan dari pakaian perempuan. Spandek, kalau yang dimaksud pakaian uh, kain dengan bahan spandek atau pakaian dengan bahan spandek itu adalah pakaian yang uh, kainnya itu ngeplak yang maka lebih baik dijauhi. Karena tujuan memakai pakaian adalah menutup aurat bukan membungkus aurat. Wallah. Nanti ditakutkan nanti masuk ke dalam Sabda Rasul salallahu alaihi wa sallam bisa membasyat ariyata. Aku melihat dua kelompok penghuni merata, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Imam Nawawi mengatakan salah satu tafsiran dari wanita memakai pakaian tetapi telanjang adalah memakai pakaian tetapi ketat, membentuk seluruh tubuhnya. Wallahu Bolehkah memperbanyak tasbih di waktu sujud? Boleh mengucapkan subhana rabbiyal a'la juga boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga boleh dengan bacaan yang lain subhanallahi wa bihamdika Allah dan doa-doa boleh Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat bukhari apa yang يكون العبد لربه فهو ساجد فاذكر الدعاء Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah katkala dia sujud Maka perbanyaklah doa Wallahu'ala Bolehkah membantu tetangga memusim pindahan rumah Karena saya pernah membawa pemindahan salib dari tempat rumahnya Boleh membantu tapi untuk salib jangan dipindahkan Ya Wallahu'ala Relasi kerja mayoritas non-muslim sering diajak makan di luar. Adakah kedekatan saya berlebihan dari nilai agama Islam? Boleh bergaul dengan non-muslim dengan memperlihatkan akhlak-akhlak muslim. Ya, Bergaul dengan non-muslim. Rasulullah SAW bergaul dengan orang Yahudi. Bahkan beliau meminjam uang dengan kaum Yahudi. Beliau mendapatkan hadiah dari kaum Yahudi. Boleh. Tetapi tidak boleh menurunkan nilai-nilai agama seperti misalkan meremehkan orang berjilbab di hadapan mereka, ikut meremehkan nilai-nilai agama Islam. Saya pernah waktu itu di Arab Saudi, sebuah perusahaan perusahaan ini milik orang Indonesia Kemudian pekerjanya pekerja orang Indonesia. Datang ownernya bukan orang Muslim. Ownernya mengatakan, kok kenapa itu di Saudi, kok mulutnya, hidungnya, wajahnya ditutup pakai cagar? itu kan merusak hak asasi manusia sebagai seorang manusia dia mau dia berhak untuk bernafas dia berhak untuk e, membuka wajahnya itu kan merusak hak asasi manusia nah pekerjanya ini demi cari muka di hadapan e, pemilik perusahaan maka dia mengatakan ini benar tuh ya istri saya saya saya larang gitu. Memang orang-orang seperti ini tidak tahu hak asasi manusia. Nah, ini ini merendahkan Islam. Maka tidak boleh. Bergaul dengan mereka boleh, asalkan tidak merendahkan Islam. Apa hukumnya menerima hadiah dari teman setelah beberapa bu, setelah beberapa bulan baru tahu kalau itu dari bank konvensia. Apa yang harus saya lakukan dengan hadiah tersebut? Hadiah itu berupa material maka jawabannya boleh menerima uang jadi kaidah begini pak harta itu ada dua macam harta yang zatnya memang haram seperti barang curian, homer, daging babi dan barang-barang haram lainnya zatnya haram maka ini menerimanya nggak boleh. Meskipun dikasih hadiah tidak boleh. Ada barangnya halal tapi dicari dengan cara yang haram. Paham maksud saya? Barangnya halal, uang barangnya halal tapi dicari dengan cara yang haram. Kerja di bank konvensional, kerja riba menggadaikan barang dengan cara yang haram, ya, eee, dapat hasil judi. Caranya haram, uangnya apa zatnya apa zat uangnya haram maka ini barang haram eh, barang yang didapat dari cara yang haram jika diberikan dengan cara yang halal maka boleh diambil boleh apa diambil tetapi sikap warah kata Abu Labiban Mas'ud lebih utama saya jadi ingat ilmu saya ada saya yang ketiga kuliah, selesai kuliah. Beliau ingin mendaftar di kuliah, di, eh, mendaftar pekerjaan di bank konvensional. Kata saya ibu saya, Rabbul Silakan kamu daftar. Kalau kamu diterima, maka jangan pernah berharap ibumu mau menerima hadiah dari kamu. Nah itu sikap warah sebenarnya Sikap berhati-hati untuk sesuatu yang halal agar, agar tidak masuk kepada yang yang haram Dan Alhamdulillah tidak terjadi yang seperti itu Satu lagi, seorang suami apakah harus sama dengan memberi nama kepada orang tuanya dan mertuanya Karena seorang istri merasa iri tidak dibedakan Suami wajib berbakti kepada orang tua dan wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Tetapi suami tidak wajib menafkahi mertuanya, tapi wajib menghormati mertuanya. Disebabkan karena hubungan perkawinan dan hubungan karena dia lebih tua dibandingkan sang suami. Adapun kewajiban harus sama rata? Maka tidak. Ya nah, demikian. Wallahu Bagaimana hukumnya seorang istri meminta talak Di pengadilan Apakah yang perlu dilakukan seorang suami Menjatuhkan talak atau gimana? Maka jawabannya Sang istri tersebut meminta talak Kenapa? Kalau dibenarkan oleh syariat Maka ya sudah Berarti sang suami harus mentalaknya Menjatuhkan talak atasnya Kalau sang suami tidak mau menjatuhkan talak Maka sang istri mengadukan gugatannya ke pengadilan agama pengadilan nanti memaksa sang suami untuk menceraikannya. Ya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini perhatian. Untuk minta cerai sang istri perhatian, Bu, minta cerai boleh dengan catatan sebabnya dibenarkan oleh syariat. Seperti minta cerai karena buruk akhlaknya. Buruk akhlak itu seperti apa Pak? Hah? Itu buruk agama Buruk akhlak seperti apa? Tidak menafkahi Habis itu KDHRT Suka memukul Ya, suka mencaci Suka menyakiti Ini buruk akhlak Kemudian Main wanita, buruk akhlak ya. Itu satu. Yang kedua, seorang istri berhak untuk mencerai suaminya ketika buruk agama. Tidak sholat, tidak puasa, suka maksiat, tidak mengerjakan ketaatan. Ini buruk agama. Dan seorang istri berhak mencerai suaminya jika buruk rupanya. Wong, sak buruk rupa gimana maksiat dong? Diskriminasi dong agama santri karena kita tidak boleh membenci seseorang. Islam tidak membenci seseorang ketika dia mungkin baik ba akhlaknya, baik agamanya tapi buruk rupanya. Ketika mau melayaninya gimana? Aduh buruk. Ya, maka tidak bisa. Ini hal-hal ya, yang bisa seorang istri menggugat cerai suaminya. Adapun kalau sang suami poligami boleh enggak sang istri menggugat cerai suaminya? Sang istri mengatakan, "Mas, silakan pilih kami, tapi pilih saya atau dia?" Pilih dia atau saya? Ya. Ini ditakutkan nanti suami yang seperti istri yang seperti ini takut masuk ke dalam hadis Rasul, "Ayyu mamra'atin talabat min zawjiha thalaqan min ghairi ma ba'sin, fa haram 'alayhi ra'ihatul jannah." Wanita mana saya yang minta talak kepada suaminya tanpa sebab Maka haram baginya mencium bau surga Kejuani kalau sang suami poligami tidak adil Nah baru boleh Ada baru cerai, eh baru menikah Ya nikahnya pun nikah siri Ya maka Ustaz saya memujat cerai saja kepada suami saya Kenapa bu dia nikah lagi dan nikahnya gak beritahu saya Bu, kalau nikah beritahu ibu Tidak akan pernah dapat izin Betul. Saya pernah melihat video Dari Al-Ustaz Al-Faul Al Sahabat Karim saya, Ustaz Belanda Abdullah. Beliau mengatakan Ketika ditanya e, Ustaz boleh gak menikah Karena menikah lagi Karena ingin dapat anak soleh Karena ingin merubah keturunan Dan semisanya Kata Ustadz, ini kalau mau menikah lagi nikah aja, gak usah nyari-nyari alasan. Kemudian yang kedua, Ustadz bagaimana caranya memberitahukan kepada istri agar mendapatkan idin. Kata beliau dengan logat-logat sorong begitu. Anak aja gak dapat idin, bagaimana mau beritahu Antum? Nanti kalau Antum dapat idin, beritahu saya katanya. Saya kiranya kita cukupkan dengan kerja kerja majlis. Saya bersyukur bisa datang ke sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di dalam pertemuan yang lain di dalam majlis-majlis ilmu yang lain. Kalaupun tidak bisa bertemu di dunia, maka mudah-mudahan kita bertemu di sungkanya Allah Subhanahu Wataala. Subhanallahaladzim. Shahada kita Aidil Adzab Jubaran Tujuh Nai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.